Pemirsa, pagi hari ini buat Anda yang di rumah bisa curhat melalui telepon, silakan. Anda bisa hubungi 56976809 untuk Jabodetabek, di luar Jabodetabek bisa menghubungi 02156976809. Dan bisa juga curhat melalui Skype, silakan di-add saja ID kami di mamaaa.beraksi. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, sehat semuanya, Bu ya? Ah. Alhamdulillah. Suami ikut Sehat tapi ya. Ya. sering berantem enggak sama suami? Ya. Hah? Ada yang sering kedengeran tuh ya. Memang enggak selamanya hubungan suami istri itu diwarnai sama kemesraan ya. Ada kalanya kemesraan itu uh, meredup ya akibat ada pertengkaran. Uh, tapi enggak sedikit banyak yang bisa mengatasi pertengkaran tersebut. Bahkan akhirnya setelah bertengkar menambah uh, romantis hubungan suami istri, tapi gak sedikit juga yang tidak berhasil mengatasi pertengkaran bahkan uh, menjadi sebuah perceraian, wah itu bahaya ya Bu ya nah pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut sebenarnya apa sih penyebab suami istri sering cekcok silakan silahkan ma. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 100 Nahmaduhu, wanasta wa millah na wa Firu, min millah in Anpusina, wa millah marina, Sajjatia Amarina, Fala, 100 millah wa Fala, 100 millah in Fala, 100 millah in Fala, 100 millah in Fala, 100 millah in Fala, sering millah Siapa yang pernah berantem suami istri ngasuk? Saya Siapa yang suka berantem? Siapa yang sering berantem? Saya Siapa yang berantem melulu? No Beda tahu Pernah berantem, sering berantem, suka berantem, berantem mulu Mana yang paling jelek? Berantem mulu Mana orangnya? Nah, apa sih penyebab percekcokan? Suami individu, istri individu, yang masing-masing punya keinginan. Suami punya keinginan, istri punya keinginan, nggak mau berunding. Satu pengen cat rumahnya warna hijau, uh -huh. yang satu pengen cat rumahnya warna pink. Ijo pinki, hijau pinki, jangan susah pakai ini. Permukaan ini hijau, permukaan ini pinki. Dua-duanya dapat iya. Masing-masing wujudkan keinginan Anda. Jangan saling menyalahkan. Wong selera kok. Sekarang ya Allah. Saya lihat rumah anak-anak sehat-sehatnya warna-warni dulu saya dari mulai zaman emak saya apa ya zaman saya cat nggak pernah warna-warni putih aja soalnya rumah saya kecil cuman perumnas kalau catnya warna-warni sempit kalau putih kan seolah-olah lega saya akalin tiap permukaan pakai kaca nasi sepiring jadi dua piring yeah. nggak ada eh. sayur semangkok jadi dua mangkok jadi kaya jadi punya dua semuanya Jadi kalau suami pengen cat ijo. Yang suami ini. Ini didi punya saya. Kata suami. Ijo. Ini bini nya, yang punya saya. Pinki. Tuh. Yang bakal berantem. Beda keinginan. Yang kedua. Yang menyebabkan suami si berantem. Masing-masing egois. Bawa dirinya masing-masing. Beli lemari. Taruh pojok ya bagus ya bang. Kata bininya. Jelek. Tengah-tengah nu no. susah amat sekarang dorong ke pojok besok ke tengah-tengah gampang nggak? Begitu tahu wirinya maksa di pojok laki nya pengen di tengah nu no, lemari lama-lama puyeng bu keluar lemari bisa ngomong udah hmm, teriak-teriak tuh makanya harus bermusyawarah wasau wirhum pilamri apalagi Komunikasi yang tidak jalan Kata suami Bikin uduk ya saya Dibikinin uduk Benar ada komunikasi Suami pengen makan uduk Tapi gak pernah ngomong Di hati doang heran bini gue gak ngerti, ngerti. Keinginan gue pengen uduk Lah kalau kagak ngomong mana tahu. Walaupun tidur bareng Nonton TV bareng mandi bareng Makan bareng Kalau gak ngomong gak tahu. kita kan bukan Tukang nujum Tukang apa namanya Tukang ramal, iya kan? Komunikasi jalan Ngomong Kalau suami istri gak komunikasi, rugi Suaminya dinas mau dinas keluar Jawa Lagi berantem sama bininya, lagi gak negor, udah dua hari Dia pernah harus pergi ke, ke bandara malam dari Depok tuh Naik pesawat yang jam 6, dari jam 3 udah harus berangkat Ditulis di kertas D, aku besok mau pergi keluar Jawa Naik pesawatnya jam 3. Apa sih Marwoto? Ah? Naik pesawatnya. Dari rumah berangkat jam 3. Baca tuh bininya. Ngerti kewajiban. Neng. Neng. Neng. Oh. Jam 3 nih. Tulis. Bang. Udah jam 3. Berangkat ke bandara. Tuh kertas terlihat pala suami. Saya tanya. Suaminya bangun gak? Ada. Ada komunikasi. Begitu suaminya kesiangan marah. Kenapa gak gak bangunin saya? Abang kan udah saya tulis tuh di kepala tuh ditaruh tuh. Komunikasi jalan, harus ngomong jelas. jelas. Kalau komunikasi tidak ada berantem. Apalagi maaf. Selera yang berbeda. Satu orang Padang bilinya orang Jawa. Jangan ngotot. Masak yang pedas ya? Ketaria, enggak, gua yang manis. Lah berantem mulut tiap hari. Bikin saya jadi dua panci mulu enggak akur-akur. Bikin sayur, pedas manis, akur. Apalagi, mertua yang ikut campur. Siapa yang udah punya mantu gak, Cong? Wahai What? mertua, jangan ikut campur urusan anak mantu. Beneran? Selera nenek-nenek dengan selera anak muda sama apa beda? Yeah. Beda. Kita datang ke rumah anak-anak. Kalau punya duit, beliin jajaran yang cucu doyan. Wih, dada girang. Bukan ini nenek bawa makanan. Seneng kan? Udah. Doain tuh mantu. Tuh anak tuh cucu. Kita ngomong. Doain selesai pulang. Nenek pulang ya. Udah. Ini mah ih. Apaan lemari begitu jelek. Tuh di rumah mamah Bagus tuh lemari. Apaan aranya di pojok. Pinggir sono tuh. Hati-hati nenek-nenek. Itu mantu belendak. Punya mertua begitu Bahkan ada perempuan yang surat ke saya. Gara-gara mertuanya gak tahu posisi. Anaknya bekerja. Si mertua merasa dia anak saya. Tiap gajian anaknya setor ke saya maunya ke mertuanya. Mantunya diatur. Jangan. Kan resiko anak kita udah kawin. Yang penting anak kita senang. Jangan anda berharap menantu. Persis seperti harapan saya. Jangan. Anak orang kok. Didiknya juga beda. Yang penting anak saya senang, bahagia. Udah. Die mertua ik campur mulu sebel tahu menantup yang mertua begitu hmm. mana orangnya? Ma oh. nah, gitu-gitu amat kali. Apalagi yang menyebabkan berantem suami istri? Maaf dalam masalah ekonomi kadang-kadang ribut. Makanya yang namanya toa putarnya ke kiri terbuka suami terbuka dapat duit berapa nih? Isi terbuka ngabisin duit berapa? Ini mabini bini ngorek-ngorek dompet laki lu mulo. Yang suami bingung taruh duit di mana aja di sepatu, ditaruh tuh. Juga karena biniya tukang intip. Jangan, jangan mau aja urusan laki. Biarin, laki lagi mandi di intip dompet. Ya. Tu, yang ketawa ngaku, iya kan? Saya tanya ibu punya dompet? Punya. Mau diintip sama suami? Mikir, ben ah. hier. intip intip hier. intip ben tukang boho bini tukang kibu bini tukang Ik ben hier. Ik ben yang Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier saling pate tahabub, saling cinta mencintai ta'un saling tolong menolong wa taawanu 'alal birri wat taqwa yang ketiga tasyawur saling yang keempat tafi ta kalau ada kesalahan saling memaafkan insyaallah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dalam genggaman kita semua amin ya rabbal alamin ya baik itu dia tausyia mama untuk tema kita tentang penyebab suami istri sering TikTok. Sekali lagi saya ingatkan, Anda yang ingin bertanya ke Mamah pagi hari ini bisa langsung curhat melalui telepon ke 056976809 untuk Jabodetabek, di luar Jabodetabek bisa menghubungi 02156976809. Dan bisa juga melalui Skype, silakan lihat saja ID kami di MamahAA.beraksi. Tapi sekarang kita harus brief sebentar nanti kembali lagi tentunya tetap di sini di Mamah dan AA. Beraksi. Bersama. Bantu turunkan lemak darah.